wallahi wa barakatuh in ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man fala hadiyalah Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Allahu ta'ala fi kitabihil kareem Ya ayyuhal ladhina amanu taqallah Haqqa tuqatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayuhan suatu Rabbakum yang telah kau dari nafsi wajah, dan telah kau dari dia zaujah, dan telah kau dari mereka raja yang kaya wanita, dan takul Allah yang telah bertanya kepada Nabi dan Arham. Inilah Allah yang akan kau berikan. Ya ayuhan yang aman takul Allah dan berkata dengan Yusrih lakum amalakum, wa yaghfir lakum zhunubakum Wa man yuti'illaha wa rasulahu Faqad faza fawzan azim ama ba'd Fa'inna astakal hadithi kalamullah Wa khairal huda Huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Wa syaral umuri muhdathatuhah Fa'inna kulla muhdathatin bid'ah wa kullal bid'atin dhalalah wa kullal dhalalatin binah ikhwani fi din azani wa azakum Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan tanggungjawab nam kepada khususnya posisi kita sebagai seorang laki-laki yang Allah katakan Ar-Rijalukawamu naalaniṣa laki-laki itu adalah pengayom, laki-laki nah, itu adalah pembimbing yang mengurusi wanita. Wanita di sini umum, baik istri atau putrinya, atau saudarinya, atau bibinya. Nah, jadi wanita-wanita yang berkaitan hubungan dengan kita dari sisi nasab, maka laki-lakilah yang memiliki tanggung jawab untuk e, mengayomi mereka nah, parokotik ya khususnya kalau memang barakah fikum tidak ada yang lain nah misal kita punya saudari perempuan yang belum menikah siapa yang mengayomi ya kakaknya abangnya atau kita punya bibi yang juga belum ada suami nah juga barakah eh, fikum tidak ada saudara laki-laki Ya kita sebagai barakallahu fikum pengayomnya. Nah. jadi eh sosok laki-laki itu sangat penting. Dalam barakallahu fikum urusan ya keluarga. Nah. Barakallahu Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala Mengatakan Di dalam Firman-Nya, Ya ayuhalladhina amanu Ku anfusakum wa ahlikum nara Nah wahai orang-orang yang beriman Jagalah Diri-diri kalian Dan keluarga kalian Dari api neraka Wa kuduhanna suwal hijarah yang neraka itu bahan bakarnya adalah manusia dan barakulahikum batu. Nah, barakulahikum. Bayangkan, neraka yang seluas itu, yang menjadi bahan bakarnya adalah manusia, barakulahikum. Nah, jadi entah berapa manusia akan dimasukkan ke dalam neraka, saking banyaknya. Untuk bisa membuat neraka itu terus menyala dan abadi, Barokahulillah. Nah. Di sini Allah Subhanahuwataala memanggil orang-orang yang beriman. Artinya orang-orang yang bisa mengemban, melaksanakan tugas ini adalah memang orang-orang yang punya iman. Dia akan berusaha, dia akan berjuang. Ya yeah. sampai titik darah penghabisan berupaya untuk menjaga dirinya dan keluarganya dari hal-hal yang bisa membuat mereka dijilat oleh api neraka. Barokallahu fitur. Nah dan sebaliknya acuh tak acuh dengan keluarganya. Barokallahu fitur membiarkan mereka jadi, dalam dosa membiarkan mereka dalam kelalaian, ini menunjukkan orang yang imannya itu tipis. Ya. Jadi, tak kala kita sudah tidak memiliki kepedulian dengan keluarga kita, dengan baratulahikum, orang-orang yang menjadi kerabat kita, maka itu menunjukkan keimanan kita yang kurang sempurna. Nah, orang yang imannya sempurna dia akan berusaha sekuat mungkin berjuang untuk apa? Bisa menjaga dirinya dan keluarganya dari e, neraka, kalau kalau gitu. hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan eee "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatih." Setiap kalian itu adalah Pemimpin Dan setiap kalian akan ditanya Tentang Orang-orang yang dia pimpin barang -barang Nah, Seorang suami adalah pemimpin Di dalam keluarganya Maka dia akan ditanya Dimintai pertanggungjawaban Nah bagaimana dia memimpin keluarganya Istrinya Anaknya Barakallahu fikum. Nah. Dan juga sebaliknya, seorang istri juga demikian. Semuanya akan dimintai pertanggungjawaban barakallahu fikum atas apa yang telah dia lakukan ya di dunia ini, apakah dia melaksanakan atau tidak. Insyaallah barakallahu. Ini pembahasan yang sangat luas, tapi kita lebih kerucutkan lebih kita fokuskan barokahul fikum terkait dengan upaya yang bisa kita lakukan dalam memberikan tarbiyah dalam menuntun barokahul fikum eh, keluarga kita. Nah, barokahul upaya apa yang bisa kita lakukan agar hasil yang kita dapatkan bisa maksimal hasil yang bis, yang kita dapatkan adalah hasil yang optimal bapak alaikum nah. yang pertama bapak dalam bab parbia poin yang sangat penting itu adalah Al-Qudwatul Hasana Memberi contoh Dan para Wajiban Kita sebagai Ayah Posisi kita Sebagai seorang suami Kalau kita menginginkan Istri dan Anak kita menjadi orang yang baik Maka kita harus Yang paling terdepan memberikan contoh barakalawwifikum. Nah kedua Hasanah ya kita menyemarati barakalawwifikum istri kita ya untuk barakalawwifikum rajin dalam menuntut ilmu, rajin dalam belajar, rajin dalam mencari ilmu. Begitu juga anak kita. Kita motivasi dia ya, untuk semangat belajar barokahululohi kum apalagi yang anaknya sudah dipondokkan pondokan di pondok pesantren dikasih apa support tapi dalam keadaan kita sendiri malas-malasan taklun yeah. kerja kita ya di luar saja nyari uang nah, ini akan akan ada pendatangnya bagi mereka. Ya, abi ini nyuruh saya taklim, taklim rajin, ya belajar ini, tapi abi sendiri jarang taklim. Kerjanya di luar, terus cari uang, cari uang, cari uang. Nah, Barakluafik itu akan akan apa? Membuat mereka tanda tanya gitu. Di ya, mana? Ya, Barakluafik. Begitu juga istri, suaminya menyemangati istri yang tu rajin. Ta'alim, Barak Wafikum, ya. Untuk rajin ibadah. Nah, tapi suaminya sendiri tidak memberikan contoh. Nah, itu tentu akan memberikan Barak Wafikum efek eh, apa? Tidak semangat. Nah, Barak Wafikum. Sehingga Qudlatun Hasana itu punya power, ya punya kekuatan untuk mendorong orang-orang yang berakhlak mulia eh, apa? wewenang kita untuk bisa baik. Nah. Berakhlak mulia. Sehingga kita ingin anak kita pintar, ya. Terjás semangat dalam melakukan amal soleh orang tuanya harus memberikan contoh. Iya. Bagaimana semangatnya dalam Barakawwifiku menuntut ilmu, contohkan. Begitu juga bagaimana semangat orang tuanya dalam beramal, beramal soleh Barakawwifiku. Ya, nah, dia tunjukkan Barakawwifiku kuasa sunnahnya, nah, Salat-salat Sunnahnya, sholat malamnya, kiro atau Qurannya, barakalawafikum. Jadi kalau itu yang dilihat oleh anak-anak dan istrinya di di rumah, ya, dari sosok seorang ayah, dari sosok seorang suami, itu tentu barakalawafikum. Suaminya tidak perlu terlalu banyak ngomong atau mengingatkan atau menegur mereka langsung secara otomatis terpacu, nah, bersemangat barakalawafikum dalam meluntut ilmu bersemangat dalam beramal soleh ya. begitu juga jadi timpa eh, tarbiyah mendidik keluarga itu barakallahu fikum. Iya. Tidak berhasil salah satu penyebabnya ini. Karena memang pihak yang harusnya di depan ya, barakallahu fikum tidak memberikan teladan ya yang baik. Dia hanya sekedar bisa komentar Memerintah Barakalafikum mengharuskan mengilzan, tapi dia sendiri apa? Tidak melakukan. Katak murunan nasab, ya. Sayyid, apakah kamu memerintahkan manusia akan kebaikan? Watanshalnaufusakum dalam keadaan kalian melupakan diri kalian sendiri. nah Ya. Yeah lima taqulu ma la tafalun kubromakatan indallahi antqulu ma la tafalun kenapa kalian yang memerintahkan sesuatu yang tidak kalian kerjakan sangat besar kemurkaan Allah terhadap orang-orang yang hanya memerintah tapi tidak mau mengerjakan. Ini poin yang pertama. Agar tarbiyah terhadap anak dan istri itu berjalan dengan baik mendapatkan hasil yang maksimal dan optimal adalah kitanya dulu ibda binefzik mulai dari kamu nah. berikan contoh teladan yang yang baik barokallahu fiq. Nah. Ini yang kedua dari rawahikum Al-muraqabah wal mulahabah Nah Al-muraqabah wal-mulaahadzah Dalam mendidik anak dan istri barakallahu fikum harus ada yang namanya sikap muraqabah Mulahabah yaitu apa ya mengawasi nah menperhatikan warahmatullahi wabarakatuh baik warahmatullahi wabarakatuh eh. sepedulian jadi tidak dilepas begitu saja tetap harus ada yang namanya Pengawasan Barakalawikum. Walaupun nah. Barakalikum, masyaAllah mungkin kita telah mengalami dengan pengawalan yang bagus ya. Istri kita, anak kita, kita sudah didik, sudah kita biasakan ya dengan Barakalawikum yang namanya semangat dalam menuntut ilmu, semangat dalam ibadah, menjaga waktu, masyaAllah sudah berjalan dengan bagus. Nah, baraqallahu fik. Tetap harus ada namanya muraqabah dan mulahabah. Pengawasan ya dan baraqallahu fik, tayyib pemantauan. Nah, baraqallahu eh. Jadi tidak dilepas. Baraqallahu fik. Nah. Jadi dia melihat Kondisi Nah, Istrinya, berakal wakim, eh, mungkin ko ada perubahan. Ya, yang tadinya mungkin semangat dalam belajar, semangat dalam menghadiri majlis-majlis ilmu, Kok tiba-tiba malas, Kok ini enggak pernah hadir lagi. Maka jadi seorang suami jangan cuek, jangan berakal wakim dibiarkan begitu saja itu mesti ada problem. Ya, ya. biasanya misal kajian rutin barakawifikun seminggu dua kali tiga kali itu istri mesti ikut. tapi ini kok sudah beberapa bulan ini nggak pernah ikut sama sekali. Nah, itu mesti ada sesuatu di situ. nah jadi ee, suami itu tadi butuh namanya pengawasan, dia mengawasi barakawifikun. Ya, maka dia eh, bertanya kepada Barakalwikum yang istri, ada apa? Kenapa di? Kok sudah beberapa bulan ini tak pernah ikut taklimnya Barakalwikum? Hey, ya, nanti di sana tu dia akan mengungkapkan masalahnya. Ya soalnya aku nggak suka sama fulana nah, biasanya ada clash ya kan antara sesama emak emak emak emak itu kalau sudah ribut itu bawa bawa perasaan nah kalau bawa perasaan nanti pengajiannya ikut kacau aku eh, aku nggak suka sama fulana itu Setiap kali mesti bertemu nah, karena mungkin ada masalah apa begitu berakal fikuk ya nah um, masalah ada masalah apa ya anaknya dibilang sama umahat fulan nah, seperti ini seperti ini dia nggak terima ya dibilang anaknya nakal dibilang anaknya apa yang ibu ini nggak terima <tuh> dilagak itu yang ini juga berakal fikuk memilih diri. Rabat. Ya sudah akhirnya tadi. Ya, barakallahu fikum. Yang ini enggak talin ta lagi, yang ini juga enggak talin ta lagi. Maka di situ sebagai seorang qawin wa unisa, ya dia harus bisa meluruskan ya. Nah, mengajak istri tadi untuk berpikir barakallahu fikum dengan ya Syar'i menilai sesuatu tidak terbawa perasaan juga para khalifah menggunakan tinjauan akal sehat para khalifah. Nah, artinya para juga harus bisa menjelaskan, ya sangat-sangat rugi, ya hanya gara-gara flash -gara seperti itu membuat ruang kita menghadiri majlis elem enam. Jalan menuju surga hadir di dalam satu taman dari taman-taman surga menjadi hilang nah, luput gara-gara yang seperti itu. Barakalawwifikum. Maka seorang suami baru harus bisa wah barakalawwifikum mengayomi. Nah, ya barakalawwifikum. Entah mengajari istri untuk bisa memaafkan, mengajari istri untuk bisa barakalawwifikum bersabar. Nah, mengajari istri untuk barakalafikum untuk bisa ya barakalafikum. Nah, bijaksana dalam menghadapi perilaku manusia. Nah, itu mesti terjadi. Ya, itu yang tadi saya bilang kita sudah mengawali baik, sudah terkondisi. Nah, anak istri semangat semua. Nah, itu mesti ada kondisi-kondisi nanti di mana itu semua nanti akan apa? Barokahul Fikum terjadi pengendoran. Nah, jadi tugas seorang suami tadi tetap dia mengawasi. Nah, begitu juga anak-anaknya Barokahul Fikum tetap diawasi. awasi. Nah, ketika ada sesuatu yang Barokahul Fikum eh, tidak beres, ketika ada sesuatu yang sudah keluar dari Jalur yang baik barakalawwifikum maka seorang suami tadi langsung turun. Nah, ini anaknya yang tadinya barakalawwifikum baik sekarang kok tiba-tiba agak -tiba liar. Nah, barakalawwifikum ya kalau sudah main lupa waktu, terus eh, apa bicaranya juga sudah mulai kasar. Tadinya ini anak-anak yang baik ya, barakalohikum. Nam, tidak terlalu suka main, rajin belajar, ngomongnya bagus. Ini kok makin lama ngomongnya makin kasar ini, ah, barakalohikum. Nah, ucapan-ucapan nah, yang tidak pantas juga keluar, maka turun, ya, barakalohikum. Sebagai seorang ayah, barakalohikum dia harus bisa menyelesaikan masalah tadi, nah, barakalohikum. Dan yang pertama barakallahuikum eh, kondisi atau posisi kita sebagai seorang ayah. 6 nah, Jangan yang pertama kali kita salahkan orang lain. Wah, ini mesti temannya ini. Ya, yang dilabrak temannya. Bukan anaknya. Nah, barakallahuikum ya. Oke. Atau menyalahkan gurunya. Ya, barakallahuikum 6 pengurusnya atau yang misal dengannya barokahulikum syib itu tindakan yang ee, tidak bijak. Jadi yang pertama kali itu yang kita lakukan adalah meluruskan anak kita terlebih dahulu, nah, barokahulikum. Baru setelah itu ya mencari solusi ya untuk e, faktor luar yang menyebabkan anak kita tadi barokahulikum mengalami pergeseran atau apa? perubahan perilaku. Nah, ini poin yang kedua dalam e, tarbiyah. Ya. Itu apa? Adanya muraqabah dan mulahawah Para ulama. Jadi tarbiyah itu diumpamakan oleh mereka para ulama ya seperti kita menanam bibit Pohon yang kita harapkan bisa kita panen buan, ya kan? Dari kecil itu sudah kita rancang, ya barakallahu fiqum. Naham sudah kita rancang, sudah kita apa? Uh, atur ya, naham pemupukannya barakallahu fiqum ta'iyat. Tapi tetap itu membutuhkan pengawasan kita. Jangan kita sudah tanam kasih pupuk begitu saja, tidak kita, kita tinggalkan. Barakallah wickum. Nah, Sangat-sangat barakallah wickum besar kemungkinan akan ada apa? Perusak, ya kan? Kadang ada kambingnya orang makan tanaman kita tadi. Barakallah wickum. Nah, atau e, ada yang namanya apa? Hama. Jadi kalau tidak kita awasi apa yang kita tanam tadi sangat besar kemungkinan akan apa dirusak oleh faktor-faktor luar. Walaupun secara secara intern ya itu sudah kita bagus nampaknya pernyataannya. Tapi faktor luar itu yang tidak terduga. Ya faktor luar itu yang biasanya apa tidak terduga. Terkadang tiba-tiba itu bisa merusak. Nah, barakallahu Jadi sebagai seorang kepala keluarga, mulah hadah muraqabah itu penting. Nah, barakallahu ya. Baik. Jangan sampai kesibukan kita di luar dengan maisyah, nah entah mungkin karena saking seringnya keluar kota, barakallahu atau saking e, padatnya ya. Waktu kita untuk mencari fikum penghidupan nah, Jangan sampai itu membuat kita Luput Dari tugas yang juga penting ya. Mencari Ma'isya Untuk memberikan nafkah kepada Anak dan istri, nah itu sebuah Kewajiban tanggung jawab seorang suami Tapi untuk mengawasi Keluarganya ini dari Serangan-serangan Barakwafikum ya, Luar yang bisa merusak Itu juga kewajiban paradigma. Nah, jangan sampai kita hanya fokus dalam satu sisi tanggung jawab kita, tetapi dalam tanggung jawab yang lain barakallahu fikum kita gagal. untuk apa kita mengumpulkan uang yang banyak? Kalau anak dan istri kita menjadi rusak. Nah, ya. Sebelum terlambat barakallahu fikum Haji tetap harus ada yang namanya kon kontrol ya mengawasi barakallahu nah istri dan dan anaknya barakallahu itu masuk dalam kategoriku anfusakum wa ahliikum nah yang berikutnya barakallahu adalah at tahzir ya at tahzir yaitu barakallahu Uslub untuk memberikan peringatan, wanti-wanti. Nah, ya, ketika kita mengawasi, ya, mengontrol ada perkara-perkara barokawifikum yang melanggar syari, perkara-perkara yang tidak baik, maka tugas kita sebagai pemimpin keluarga adalah petahdir memberikan apa? peringatan barakallahu mewanti-wanti. Nah, barakallahu Baik. Seperti barakallahu contoh pada sahabat Abdullah ibnu Mas'ud. Um. Nah, beliau punya istri yang bernama Zainab. Zainab ini lebih kaya daripada ibnu Masud bahkan dia pernah bertanya kepada Rasul tentang bagaimana hukum ya sedekah yang diberikan kepada kerabat sendiri nah, boleh nggak seorang istri bersedekah untuk suaminya makor nah, sudah mengatakan falah falah falah jeron ada dua pahala yang pertama pahala saudara yang kedua pahala sila ya untuk mempererat hubungan barakatul fiqhim karena memang ibnu masud dari sisi ekonomi dan finansial barakatul fiqhim <coughs> di bawah zainab artinya sering mendapatkan subsidi dari istri tapi sikap ibnu masud sebagai seorang laki-laki dalam rumah tangga ya itu tetap dihargai nah, yang yang biasa kan terjadi suami itu kalau sering disubsidi sama istri akhirnya apa Gak punya power Gak punya taring Gak punya apa? Taji Ya Sehingga mau negur istrinya takut Nanti saya disemprot nah. Ya Yang Yang biasanya Tiap bulan disubsidi 3 juta nah, Gara-gara negur istrinya Barakulahikum Cuma 500 ribu nah, Barakulahikum Banyak aja seperti itu nah apa namanya ikatan suami-suami takut istri ya <tuh> tapi rumah sedih tidak nah beliau mencontohkan ya babnya sendiri-sendiri ya barakalwafikum dengan seringnya disubsidi oleh istri tidak membuat beliau posisi sebagai kepala keluarga itu jadi barakalwafikum jadi loyo nggak jadi pernah Zainab ini Barakalawhikum. Eh, dia biasa memanggil seorang nenek-nenek, ajus, untuk apa? Eh, mengobati. Tapi dengan menggunakan cara-cara yang tidak syar'i. Barakalawhikum. Nah, <tuh> jadi pada satu ketika, ketika dia sedang dalam terapi tadi, barakalawhikum itu kan dipasangi apa namanya sejenis apa kelang ya sejenis kelang orang kalau Vietnam itu untuk apa untuk pengobatan katanya nah, namanya tamimah nah, dan kebiasaan ibu masud itu khas kalau pulang itu dahannya itu maruh jadi sebelum deket itu udah <tuh> langsung jono, mbok mbok iq puji puji semulia tih cepet, cepet cepet cepet, nah curup pulang, para kalafikum. Ketika masuk, ibu masuk sudah ada curiga, ini ada bau bau yang tidak beres ini. Nah, kemudian dia menemui istrinya, para kalafikum, kemudian dia megang di bagian, ya kan tertutup, megang ini ada apa? Nah, mahadi, kata ibu masuk ini apa yang dilakukan kamu ini nah, maka saya e, mengatakan ya ini gelang yang biasa dikasihkan oleh mbah-mbah yang biasa me mengobati saya saya itu sering pusing-pusing biasanya kan perempuan ya apalagi kalau sudah punya anak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 itu kan nah, biasanya pusing-pusing, sering biasanya mbah-mbah itu yang ngasih nanti kalau kasih ini enak-enak ringan maka kata Ibn Mas'ud cabut tak mau buang nah, mulai saat ini keluarga ibnu Mas'ud harus steril dari yang namanya yang seperti itu disyirikan nah barat Allah jadi dia bisa ngomong Iya. ini Zainab walaupun yang sering ngasih subsidi ketika barat Allah ada bau klenik-klenik seperti itu nah ada Percaya yang seperti itu ditegur sama Ibu Mas Kamu lepas itu Ya Mulai saat ini keluarga Ibu Mas U, Tidak boleh ada yang seperti itu Harus steril Nah terus gimana Mas Saya tuh Kalau sama Mbah itu enak iya bener Ya kalau habis dia ee, Datang itu Dikasih Jampi-jampi enak ya. Maka kalau biasa itu Itu biasa Yeah. Shayuton yang menipu kamu, nah, barokallahu fitum. Itu permainan. Terus gimana? Beliau ngasih solusi. Itu yang kedua. Hanya sekedar melarang ini tidak boleh itu tidak boleh. Dia harus bisa memberikan solusi. Nah, barokallahu fitum. Terus kata Imam Syafi'i cukup bagi kamu apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Maka beliau mengajarkan doa, doa. Barakulafikum Yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu alaihi wasallam Untuk apa? Untuk menangkal hal-hal yang seperti itu Barakulafikum Ya sudah Habis itu Zainab ya manus, Ya sudah mas Nah Barakulafikum Itu contoh ya, Jadi Ada yang namanya apa? At-Tahdir Begitu juga yang diakakan oleh Rasul Sallallahu alaihi wasallam Iya Nah Ketika Aisyah, Aisyah ini siapa, istri kesayangan beliau, nah, melakukan barakalwihkum sesuatu yang melanggar, ditegur sama Rasul. Iya. Yeah. Nah, Aisyah mengatakan mengomentari Sofia, Yakfi ka Sofia haka jaya Rasulullah. Cukuplah bagi engkau Sofia itu seperti ini wahai Rasulullah. Aikosirah, pendek ya. Barakallahu fikum. Saking cemburunya. Nah, tapi ini cemburunya sudah menyerang ya. Barakallahu fikum. Jadi personal. Itu sudah masukin namanya ghibah. Maka nah, Rasul mengatakan, "Ittaqilla ya Aisyah. Takutlah kamu kepada Allah wahai Aisyah." Nah, seandainya ucapan kamu ini ya, dicampurkan dengan lautan, maka lautan itu akan tercemar menjadi busuk semuanya karena ucapan kamu Padahal cuma ngomong sebitu saja. Rasul gambarkan barak waqikum bagaimana e, jeleknya ucapan seperti itu. Nah, baraklah fik. Baik. Padahal istri kesayangan ya kan. Jadi rasa sayang kita, rasa cinta kita kepada seseorang itu jangan sampai menghalangi kita untuk menegur, untuk meluruskan. Nah, ya terkadang kita salah dalam memahami arti sayang, arti cinta. Nah, karena kita sayang, karena kita cinta, jadinya nggak kita tegur, kita biarkan. Ya istri kita, anak kita, nah, takut nanti dia nangis, takut nanti dia sedih, takut nanti dia begini dan begitu. Akhirnya ya, adalah dibiarkan saja. Justru tindakan pembiaran seperti itu barokahum ya merupakan kejahatan Anda kepada dia. Nah, bukan sayang namanya. Barallahu fikum. Itu yang dilakukan oleh Rasul ya kan? Ini yang dilakukan oleh sahabat Ibnu Mas'ud barallahu fikum. Nah. Iya, beliau sayang kepada istrinya, seinap, ya kan? Tanah baiknya. Iya. Nah, mau barallahu fikum berbagi dengan suaminya, tapi tidak menghalangi Ibnu Mas'ud menegur sang istri. Begitu juga Rasul sangat cinta kepada Aisyah tapi ketika Aisyah berada di pihak yang tidak benar, ditegur sama Rasul. Nah, dan itu terjadi beberapa kali ya kan kejadian Rasul shallallahu alaihi wasallam menegur ah, Aisyah radhiyallahu anha. Poin berikutnya, wassalamualaikum. yaitu uh, at-targhib wa tarhib ya yeah. at-targhib wa tarhib nah <tuh> dalam uh, tanggih para kalauikum ada unsur yang namanya targhib wa tarhib targhib itu motivasi nah. support dukungan tarhib itu barakallahu fikum menakut-nakuti Ya. Jadi Boro khalafikum. Ketika ya kita melihat istri dan anak kita Boro khalafikum. Nah, lagi berupaya untuk mengawali hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, kita harus memberikan dukungan. Ya, menunjukkan kita peduli. Nah, Boro khalafikum. Tadi ada yang namanya apresiasi, ada yang namanya pengharga. Barokallahu fitul. Itu penting. Nah, ketika anak kita mungkin dia uh, cerita sama kita Abi, aku tadi sudah selesai kroknya jilid satu. Nah, jangan kita ya, ya ya ya ya kayak biasa aja gitu ya. Tidak ada yang istimewa. Ya, nobir aku udah tuh sih. Ya ya abis sudah dengar sudah. Karena belajar lagi. Ya, itu tidak bagus. Barakallahu fiya. Ketika anak kita melaku, mencapai sebuah pencapaian ya satu tingkat demi tingkat, maka sebagai orang tua kita harus memberikan support, dukungan. Uh, masyaallah, barakallahu fiya. Semoga Allah ya memberikan kamu tambahan ilmu, semangat bagusna ya habisna sekali kamu kayak gitu masyaallah. Bangga abis rasanya. Nah, walaupun cuma jilid satu yang dia khatamkan. Ya. Kalau ada bentuk barokah fikum penghargaan berupa benda atau kenang-kenangan itu lebih bagus lagi ya barokah -la fikum. Nah dia selesai ikrarnya tamat semua dibelikan misal jam tangan ya biar dia bisa barokah fikum mengatur waktu ini hadiah dari abi. Nah biar kamu semangat lagi. Begitu. begitu juga istri barokah fikum. Nah Ketika dia sedang berupaya mengawali satu kebaikan. Atau ada hal-hal kebaikan yang sudah dia lakukan. Maka suami memberikan support. Dukungan. Nah, Barakulahikum. Iya. Yeah. <tuh> Mas, tadi kita sama para umahat. Ya, emak-emak itu ada agenda seperti ini. Itu ya. Misal untuk Apa. E, berupaya mendekati ya ibu-ibu kampung agar mengikuti pengajian ya ada khusus kajian ibu-ibu biar mengenal sunnah mengenal barokah fiqih agama nah nanti support dukungan loh bagus itu ya bagus dik nah saya dukung itu ya nanti ya besok snacknya biar mas yang tangguh, gitu kan? Barakalawwifikum, semangat daripada kita dengar seperti itu barakalawwifikum, maksudnya? Oh iya iya iya, ngantuk tidur, itu kan barakalawwifikum tidak ada yang namanya support ya, dukungan barakalawwifikum. Nah, ya, walaupun kita tahu ya mungkin Anak atau istri kita barakalawwifikum, ya mereka adalah orang yang ikhlas ya. Tidak butuh yang seperti itu. Tapi yang namanya manusia, kalau sudah ada namanya support, sudah ada namanya dukungan, sudah ada namanya avesiasi, sudah ada yang namanya penghargaan, itu tambah semangat. <tuh> Barak Allah. Nah, uslu tarhih. Ya. Begitu juga tarhid Barak Allah. Yaitu apa? Menakut-nakuti mereka. Nah, Barak Allah. Ya. Terhadap Dosa atau pelanggaran pelanggaran yang yang ada, barakalawikum. Jadi buah ini harus ada tarhif dan tarhif, ya. tarhif saja tidak ada e, tarhif, barakalawikum akan mengalami ketimpangan. Atau tarhif saja tanpa tarhif, barakalawikum juga akan mengalami apa ketimpangan. Sama seperti yang namanya rojak dan kau. Harus seimbang Antara harapan dengan rasa Rasa takut Digambarkan seperti dua sayap pada Seekor bu, burung Kalau cuman hanya satu sayap Yang mengepak, yang satu tidak Maka tidak akan bisa terbang Barakulah Fikul nah, Jadi dua-duanya ini harus Barakulah Fikul eh, Di Uh, diupayakan ya dalam tarbiyah terhadap anak dan istri. Adanya tarhib dan tar tarhib barakallahu nah. Yang ketujuh 7 eh, yang berapa? Yang kelima 5 Naam, al-mauidzah. al-mauidzah. Adanya barakalawwikum wujangan nasihat, ya. Nah, beberapa waktu atau berjangka barakalawwikum, nah, disesuaikan dengan situasi dan kondisi barakalawwikum. Nah, terhadap anak dan dan istri kita barakalawwikum. Nah. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam juga sering, ya, memberikan waktu Peluang kesempatan barokahum uh, dalam memberikan mau hasanah hasana kepada barokahum uh, para sahabat beliau, nah, bahkan sebagian para ummahat, ya para emak emak itu pernah minta waktu khusus kepada Nabi saw agar beliau bisa memberikan mau kepada para wanita barokahum. Nah, jadi mau itu barakah wafikum uh, adalah perkara yang dibutuhkan. Ya sekali-sekali, ya dia kumpulkan anak dan istrinya barakah wafikum. Nah, ada beberapa hal yang ingin, ya ayah sampaikan, yang abi sampaikan dikumpulkan. Nah barakah wafikum. Ya, entah dia mengawalinya dengan barakah wafikum uh, sebuah kisah. Yang bisa diambil pelajaran dari situ, nah atau paheda yang dia dapatkan dalam majelis ilmu sampaikan. Jadi keluarga itu tetap butuh ada yang namanya apa? Mau ilah, barokah. Atau mungkin tidak dalam bentuk susunan seperti itu, tapi per individu atau personal, dia ya, secara langsung menasehati, memberikan bujangan kepada anaknya atau istrinya, Barak Allah <tuh> <supan> eh, kemudian, Barak Allah yang berikutnya adalah Al-Ukubah nah. Al-Ukubah hukuman ya, hukuman juga, Barak Allah itu terkadang diperlukan, ya terkadang di diperlukan dalam syariat ada, ya nggak? Seperti firman e, sabda Nabi saw muru auladku wahum seba, wa dhibu wahum asal <asyur> perintahkan anak kalian untuk sholat saat mereka umur tujuh tahun. Pukul mereka kalau tidak mau sholat tahun. Di dalam Al-Qur'an barangkali ya, "Wa'idhuhunna, kemudian wahjuruhunna fil majlis, kemudian wadhribuhunna." Nah, nasihati istri kamu. Kalau nasihat masih tidak ada efeknya, dihajar. Ya barakalafikum. Tapi di rumah saja. Kalau di hajar ya bisa panjang barakalafikum. Nah, kalau juga tidak memberikan efek baru fukulan. Nah, jadi di dalam Islam barakalafikum yang namanya ukuba itu memang terkadang dibutuhkan. Tapi ada ketentuannya barakalafikum. Ya, bahasanya ukubah di dalam Islam itu li takdib lali takdib. Pukulan yang mendidik, bukan pukulan untuk mengadap, untuk melampiaskan kejengkelan, untuk melampiaskan amarah. Nah, ya, pukulan yang men mendidik. Tidak boleh memukul wajah, haram. Ya. Wa la tuqabbih wa Jangan kamu menjelek-jelekkan ya istrimu. Naam, barakallahu jangan pula kamu memukul wajahnya. Wajah itu termasuk bagian tubuh yang haram untuk barakallahu dipukul. Nah, barakallahu. Iya, begitu juga barakallahu pukulan yang menimbulkan bekas ya sampai bengkak, berdarah sampai berdarah atau sampai patah tulang ya itu tidak diperbolehkan. Kamu memukul bukan untuk ta'dib kalau di situ. Tapi apa? litazib. Kamu melampiaskan amarah. Nah. Ya. Bukan pukulan rahmah, bukan pukulan kasih kasih sayang barakallah. Nah. Ballahutala alam bishowab ya dan untuk sampai pada ukubah seperti ini barakalawwifkum tadi itu melalui pro, proses ya. adanya mau iwa tadi barakalawwifkum ya sudah ngomong yang halus kok masih ya pakai isyarat barakalawwifkum ya. mata gitu ya di prototip barakalawwifkum nah kalau diginikan ya Kok gak ngefek Kadang kan anak-anak itu beda ya Barak Allah itu Kadang dia ngomong Kita ngomong keras, tegas itu Gak takut, tapi kita sekedar Eh, langsung Dia lebih lebih Takutnya itu dengan Bahasa tubuh hmm, Ya Pakai gestur gitu, langsung ngefek Tapi kalau Bapaknya ngomong teriak-teriak itu Gak takut dia Nah Barokhulafiqum. Ada juga yang sebaliknya, ya, dipakai bahasa tubuh nggak ngaruh. Tapi kalau sudah ngomong, takut. Ya, jadi orang tua harus pandai-pandai dalam membaca karakter, ya, anaknya Barokhulafiqum. Nah, artinya e, hukuman secara fisik Barokhulafiqum itu jalan terakhir. Jadi nggak langsung pukul gitu. Barakallahu ya. Naam. Perintah sholat barakallahu waikum dijawab-jawab. Naam, barakallahu anaknya nawong. Bet, gitu ya. Barakallahu kamu ini kurang ajar dari tadi disuruh sholat diam saja enggak ada jawab apa-apa. Barakallahu waikum. Naam. Ya, seperti itu. Iya. Kan sudah 10 tahun umurnya, Ustaz. Iya. Langsung aja main tampar main barawfikum pukul enggak. Tapi dengan apa? Lapan barawfikum. Nah, jadi, dan pukulannya tadi bukan karena kejengkelan kita, bukan karena barawfikum amarah kita, tetapi pukulan itu pukulan kasih sayang, pukulan mendidik. Barawallahiikum ya. Jangan sampai pukulan kita kepada anak kita atau istri kita barawfikum melukai. Nah, wallahu taala ala alam, Wissawab Barakulahikum nah. e, Mungkin itu saja Barakulahikum yang e, Bisa kami sampaikan Kurang lebihnya kami mohon maaf Subhanakallah Asyadu Allah ilah ilah anta Astaghfirullah wa atubu ilai Tafad lalu